Ya ayuhal nasu ataku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalak minha zawjaha wabatha minhu maa rijalan kathira wa nisaa Wa ataku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu ataku allaha Wa kulu qawlan sadida ومن يطع الله ورسوله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah jalla wa ala yang telah memberikan kepada kita ni'matnya sehingga bagi hari ini Alhamdulillah dengan taufiqnya kita bisa kembali duduk bersama dalam sebuah majlis ilmu yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan amal salih insyaAllah Ikhwah wal akhawad rahimakumullah insyaAllah seperti biasa pada minggu pada minggu sebelumnya kita membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah maka pagi hari ini pun kita akan melanjutkan kajian kitab ini. Pada pertemuan minggu lalu sudah dibahas bahwa jalan yang sahih yang harus ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah adalah jalan yang di oleh para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau, rahimahullah, Al Imam Al-Barbahari, rahimahullah, mengatakan, "Waham, an al-khuroja an al-tariq ala wajhihi." Katahulah bahawa keluar dari jalan yang sahih itu, ya terbagi menjadi dua macam. Setelah dijelaskan bahawa jalan yang benar adalah jalan Niparah Sahabat Rasulullah Anhum Ajma'in. Nah, ada dua kelompok manusia yang keluar dari jalan mereka. Ada dua macam. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, amma ahaduhuma fajulun qad zalla anil tariq, wa wahwa la yuriyu illa al khaira, فلا يقتاد بزلته فإنّه هالك. Yang pertama. Ya Kalau kita bicara setelah ada jalan yang sahih Maka nanti ada jalan yang menyimpang Yang keluar dari jalan sirat al-mustaqim Nah dijelaskan oleh al-imam al-barbahari rahmatullah Bahwa orang yang keluar dari jalan para sahabat ini Ada dua macam Yang pertama seorang yang keluar tergelincir dari jalan yang sahih ini Namun niatnya -niat dia tidak lain dan tidak bukan ingin kebaikan, ya, dia tergelincir dari jalan para sahabat. Namun niatnya adalah apa? Baik, ingin apa? E, mendapatkan kebaikan. Dia menginginkan kebaikan. Maka orang yang seperti ini, ya, orang yang e, tidak sengaja tergelincir, tidak sengaja ingin melakukan kesalahan, tidak sengaja ingin menyelisihi para sahabat. Dia inginnya, niatnya baik, tapi karena ijtihadnya salah, tidak menempuh jalan para sahabat, akhirnya dia tergelincir. Maka orang yang seperti ini tidak boleh diikuti kesalahannya. Falayuqtada bizhallatihi fa innahu halik. orang yang seperti ini walaupun niatnya baik, niatnya salehah tapi jalannya, caranya yang dia tempuh itu tidak benar, tidak sesuai dengan jalan para sahabat, maka dia tetap dikatakan salah. Ya, Dan orang yang uh, menjadi pengikutnya Dan mengetahui kekeliruannya dan kesalahannya Tidak boleh uh, taasub ya, Tidak boleh fanatik kepada uh, gurunya Atau kepada ulama yang dia ikuti Kalau ijtihadnya benar-benar terbukti Salah menurut Quran dan Sunnah Jadi ini uh, orang yang jenis pertama Dia niatnya baik Dia menginginkan kebaikan Namun sayangnya ya ijtihadnya salah. Ijtihadnya salah. Maka dia tidak boleh diikuti dalam ijtihadnya yang salah ini. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa dalam masalah ijtihadnya, maka itu adalah urusan yang khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa karena barang siapa yang berijtihad, seorang ulama yang berijtihad kemudian salah, ya, maka dia falahu ajrun. Dia memiliki dia dapat pahala satu. Ya kalau dia benar dia mendapat dua. Dua pahala Nah masalahnya adalah Bagi pengikutnya Orang yang uh, melihat Ijtihadnya, melihat pendapatnya Kalau salah ya jangan di diikuti Karena apa? Itu termasuk orang-orang yang Binasa, kalau mengikuti Kesalahan orang yang salah Orang yang kedua Kata beliau A'na dalhaqqa Wa khalafan man kana qabilahu Minal mutaqeen Faahuwa dzalun muzil, syaitan marib fi hadhis al Jenis yang kedua, orang yang kedua adalah e, orang yang sengaja menyelisihi jalan para sahabat, sengaja keluar dari tarikhah manhajnya para sahabat, ingin keluar dari silat al-mustaqim. Ini sengaja. Kalau yang pertama, enggak sengaja. Dia bercithah, namun salah. Ya kalau jenis pertama dia bercithah kemudian salah tidak sengaja. Yang kedua memang sengaja ingin menyelisihi jalan para sahabat. Ya. Dia membangkang, ya. dia melawan al-haq. Ya. Dia menyelisihi orang-orang al-muttaqin yang sebelumnya. Maka dia dikatakan oleh al-imam, rahimahullah, dalun mudil. Orang yang seperti ini sesat pada dirinya sendiri dan juga menyesatkan orang lain tidak hanya cukup dikatakan sesat tapi dia juga menyesatkan orang lain. Bahkan dikatakan ya diberikan gelar syaitanon marid. Syaitan dia ini syaitan, syaitan yang membangkang pada umat umat ini. Kalau ada yang sengaja keluar menyelisih jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan dia adalah syaitanon marid, syaitan yang membangkang yang ada di umat Islam ini. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuat garis al-mustaqim garis lurus kemudian dibuat garis kanan kiri yang bercabang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahad hisubulun ala kulli sabillin minha syaitanun yadunna saileha ya kalau ini garis lurus ini jalannya apa yang namanya surat al-mustaqim yang ke kanan yang ke kiri bercabang-cabang ini adalah jalan-jalan. Di setiap, huju, di setiap penghujung jalan ini ada syaitan. Ada syaitan yang menyerukan manusia untuk mengikutinya. Oleh karenanya al-Imam mengatakan orang yang sengaja menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan para sahabat dinamakan syaitanun marid, syaitan yang membangkang. Haqiqan allaman arafahhu an yuhadhdhiran nas minhu wa yubayyin lilnas qissatahu li alla yaqa'a bid'atihi ahadun fayahlik apa kewajiban ulama atau talibul ilm yang mengetahui kesalahan orang yang kedua ini kata beliau rahimahullah haqiqan 'aliman arafahu an yuhadhdhiran nas wajib bagi orang yang mengetahui kesalahan orang ini dia harus menjelaskan kepada manusia kesalahannya dan memperingati manusia dari bahaya dirinya jadi kalau kita ya sebagai tolibul ilm, kemudian juga ada seorang ulama yang melihat seorang dai atau seorang ahli ilm yang tergelincir dari jalan yang hak, dia nggak boleh diam, dia harus menjelaskan e, kondisi yang sebenarnya kepada manusia bahwa fulan bin fulan dia ya manhajnya begini dan begini, dia menyimpang dalam masalah akidahnya begini dan begini, ya dijelaskan apa tujuannya li'alla yaqa'a fi bid'atihi li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fa agar tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam bid'ahnya sehingga dia menjadi celaka itu maksud kita menjelaskan kesalahan seseorang di dalam apa masalah agamanya dalam akidahnya dalam manhajnya dalam masalah fikihnya ya kalau memang dia melakukan kesalahan dijelaskan kepada manusia ini ulama Fulan dia tergelincir dalam masalah akidah, dalam masalah fikih begini dan begini, menyelisihi uh, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dijelaskan, apa maksudnya? Agar manusia yang awam, yang tidak tahu, agar tidak tertipu, agar tidak tertipu dengan penampilan ilmunya, ya. Karena namanya orang awam dia hanya melihat zahirnya Kalau dia tidak lihat isinya dalamannya maka dia nggak akan nggak akan pernah tahu dan akhirnya dia tertipu. Oleh karenanya bagi ulama dia mengetahui kesalahan seorang alim, ya dia wajib memperingati manusia dari dari orang tersebut yang benar-benar memang sengaja ya, sengaja uh, keluar dari jalan Sirat al-mustaqim dan yang seperti ini bukan ghibah, jadi kalau ada uh, seseorang, seorang da'i, seorang ustaz yang menjelaskan kesalahan da'i yang lain ya, menjelaskan penyimpangannya, kesalahannya karena dia menyelisihi uh, manhaj ahlu sunnah dijelaskan, dia ini akidahnya begini, dia menyimpang dalam asma wa sifat dia menyimpang dalam masalah tauhid, dijelaskan, dan dijelaskan di forum di majelisnya. itu bukan maksud apa sebagai eh uh, apa namanya majelis ghibah tidak. Kenapa? Ini termasuk dari bab uh, amar ma'ruf Ma nahi nahi munkar. Amar ma'ruf Ma nahi munkar. Oleh karenanya kalau seorang alim Bertobat itu dia hendaknya mengiklankan dia uh, apa namanya dia iklankan dia sampaikan di halai fami. Jadi kalau dia melakukan penyimpangan yang fatal apalagi dalam masalah akidah misalkan dan dia adalah seorang alim yang diikuti ya seorang ulama yang diikuti oleh banyak orang ya, kemudian dia bertobat dari uh, akidahnya yang batil misalkan maka dia enggak boleh sekedar bertobat diam antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dia sampaikan bahwa dirinya bertobat dan apa yang dia yakini dahulu itu adalah keyakinan yang yang salah ya sebagaimana dikisahkan tentang Abdul Hasan Al Asy'ari rahimahullah yang tobat dari uh, paham Asy'ariyah-nya. Beliau ber, berkhutbah di hadapan pengikutnya bahawa dia meninggalkan uh, paham Asy'ariyah-nya dan beliau melepaskan jubahnya. Dia katakan ini seperti aku bertobat dari Asy'ariyah seperti aku melepas pakaian ini dilepas. Seperti itulah kalau ada seorang alim yang tergelincir dan dia bertaubat dan menyatakan tobatnya di hadapan uh, para pengikutnya dan khalayak ramai Berikutnya al-Imam rahimahullah berkata wa'lam Wa rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabian musaddiqan musliman ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasannya tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang muttabi' seorang yang itibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak dikatakan seorang hamba, seorang uh, manusia dikatakan Sempurna keislamannya sampai dia menjadi orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia masih mengikuti hawa nafsunya, tidak dikatakan dia mu'min yang sempurna iman. Yang kedua sampai dia musaddiqan sampai dia menjadi seseorang yang membenarkan setiap kabar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musaddeqan. Kalau dia mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang sampai padanya dari kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya yang sahih, tidak boleh satupun ditolak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq. Orang yang jujur ucapannya ya dan dibenarkan isi-isi beritanya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selama hadis itu sampai kepada kita lewat jalur yang sahih, maka tidak boleh ditolak sama sekali. Ya, walaupun ya terkadang ada sebagian makna hadis yang belum bisa sempat kita pahami dengan akal sehat kita. Ya. Oleh karenanya kita harus membenarkan semua sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamusliman dan dia harus menjadi orang yang berserah diri terhadap syariat ini. Musliman dia harus tunduk atas syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dikatakan muslim yang sempurna keislamannya Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan kalimatnya faman za'ama faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amril islam lam yakfinahu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kazzabhum Barangsiapa yang menyangka bahwa ada salah satu urusan Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang tersebut sejatinya dia sudah mendustai para sahabat jadi kalau ada seseorang yang menyangka ya, mengira bahwa ada satu dari urusan agama Islam ini yang tidak disampaikan atau belum disampaikan oleh para sahabat Maka si Fulan ini Yang menyangka bahawa Para sahabat belum menyampaikan agama kepada kita Dia sudah Menuduh para sahabat telah Berkhianat ya. Barang siapa Yang menyangka bahawa ada urusan Dalam agama Islam ini Adalah salah satu ajaran Yang eh, Belum atau tidak Disampaikan oleh sahabat Nabi SAW maka sesungguhnya dia adalah orang yang telah menuduh sahabat berdusta dan berkhianat kepada umat Islam ini. Dan ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dari ahlul bid'ah, dari kufar, dari orang-orang kufar dan musyrikin. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk memutuskan atau menjauhkan umat Islam dengan agamanya adalah dengan cara memutuskan tali penghubung antara umat Islam dengan sumbernya yang asli yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada umat ini, di umat ini di akhir zaman ini kita akan bisa sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui agama yang sahih agama yang benar lewat jalur mana? Jalur sahabat tali sahabat ke atas ya dan kita enggak bisa langsung loncat kan ke kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa dapat dari mana kita kita mendengar Al-Qur'an itu jalur periwayatannya dari para sahabat hadis sampai kepada kita sahabat yang menyebarkannya mereka yang mendakwahkan yang ke seluruh penjuru dunia nah caranya musuh-musuh Islam ingin uh, memisahkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan dari agama yang murni ini caranya adalah dengan uh, apa namanya memberikan fonis yang jelek-jelek kepada para sahabat bahwa sahabat ini adalah orang yang khianat, orang yang tidak benar, orang yang tamak dalam dunia. Disebutkan pokoknya hal-hal yang buruk-buruk tentang para sahabat. Pokoknya di-cut ya, dipotong ya tali ini sehingga umat Islam tidak bisa lagi mengetahui mana agama yang sahih karena apa? Talinya sudah diputus. Itu adalah cara musuh Islam ingin memisahkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan dengan jalan sahabat kita enggak tahu ya, bagaimana kita cara membaca al Fatihah, enggak tahu. Ya, kita enggak tahu Al-Qur'an. Kita enggak tahu ilmu hadis, kita enggak tahu fikih dan kita enggak tahu Islam ini kalau bukan dari jasa-jasa ya, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya kalau ada yang menyangka bahawa sahabat tidak menyampaikan salah satu dari urusan agama islam ini maka dia sudah menuduh sahabat telah berdusta Padahal Allah sudah rido terhadap mereka Allah itu gak sembarangan memilih uh, manusia untuk jadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah sudah pilih dari hati-hati manusia dilihat ternyata yang paling tepat untuk menjadi Uh, orang yang menjadi sahabat Nabi SAW adalah mereka itu para para sahabat. Jadi sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang pilihan. Ya, bukan orang sembarangan. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi furqatan wa ta'nan alaihim. Dengan sikap seperti ini Yaitu yang mengatakan Ada salah satu ajaran Islam Yang belum disampaikan oleh sahabat Ini sudah cukup dikatakan Seseorang telah menuduh mereka Dengan tuduhan yang keji ya, Sudah cukup dikatakan Seseorang ya, menuduh sahabat Dengan tuduhan yang keji Kalau mengatakan sahabat tidak menyampaikan Salah satu dari ajaran Islam ini Fahuwa mubtadi' Dhalun mudhil Kalimat ini sering kita dengar di buku ini, di buku Syarh Sunnah karena beliau adalah salah seorang ulama yang sangat keras terhadap ahlul bidah. Lagi-lagi dikatakan fa huwa mubtadi'un mudil. Dia ini adalah ahlul bidah yang sesat dan menyesatkan. Muhditsun fil Islam malaysa minhu, yaitu yang membuat hal-hal baru dalam dalam Islam yang bukan uh, bagian dari agama Islam. Jadi kalau ada orang yang menyangka, sekali lagi menyangka bahawa ada hal yang tidak disampaikan oleh sahabat Bisa aja kan Islam itu luas banyak Masa iya sahabat harus satu persatu menyampaikan semua ajaran Islam Mungkin ada terpikir seperti itu Sebagian orang awam mungkin ada berpikir seperti itu Ya Dari A sampai Z masa iya sempat, kan mereka sibuk ya, Punya kesibukan masing-masing Apa benar? Semua sudah disampaikan, jangan-jangan ada yang belum. Nah, kalau ada seperti itu, sangkaan-sangkaan seperti itu, maka dia salah satu apa? Dia sudah mendustakan Al-Quran karena ya Allah yang menyatakan ya tentang e, rekomendasi keadilan para sahabat, ya dan juga kalau begitu ya dia juga sudah menuduh Nabi saw salah mengambil sahabat, karena ketika Nabi saw wafat. Nabi sallallahu sudah ridha kepada mereka para sahabatnya radhiyallahu anhum ajban sebagai pengemban risalah ini. Setelah Rasul yang menjadi pengemban risalah, pembawa risalah Islam ini adalah para para sahabat. Oleh karenanya pantas dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Fahuwa mubtadi' yaitu pelaku apa ahlul birah yang sesat dan menyesatkan." menyesatkan. Berikutnya Berkata Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullah Wa'alam Rahimahullah Annahu Laisa fis sunnati Qiyas Wala tudrabulah Al-Amsal Ketahuilah Semoga Allah Merahmatimu Bahwasannya Di dalam sunnah ini Tidak ada yang namanya Qiyas Kalimat sunnah di dalam kitab ini Maksudnya adalah Aqidah As-sunnah dalam kitab ini maksudnya akidah. Jadi ketahuilah bahwa dalam urusan akidah itu nggak ada masalah kias seperti fikih. Ya. Masalah zakat misalkan, kan dulu belum di zaman nabi mereka tidak makan beras kan, adanya kurma, gandum. Nah itu dikiaskan karena sama-sama bahan pokok makanan, ya, makanan pokok. Kalau dalam masalah akidah itu nggak ada urusan kias di dalamnya. Semuanya tawqifiyyah Semuanya tawqifiyyah Urusan akidah itu adalah harus ya terhenti pada Al-Quran dan Sunnah Kita gak ngomong masalah akidah kalau gak ada dalil Quran dan Sunnah Apa kata Quran, apa kata Sunnah itu yang harus diikuti Gak bisa kita mengkiaskan satu permasalahan ke permasalahan yang lain Itu tidak tidak bisa, itu dalam masalah akidah Walatut Ta'bahul Walatut Ta'bahul Fihal Ahuwa, sebagaimana syariat yang lain dalam masalah lain, tidak boleh diikuti hawa nafsu dalam masalah aqidah. Dalam masalah aqidah dan juga dalam masalah yang lain tentunya tidak boleh mengikuti hawa hawa nafsu. Belhuat Tafsir bia'athari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bila kaif, Wala syarh Wala yuqal lima wala kaifa Dalam urusan aqidah, kewajiban kita adalah tasdeq membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam berkenaan dengan masalah aqidah. Apakah itu asma wa sifat? Ya, apakah itu berkenaan dengan berita-berita yang akan datang? Ya, perkara-perkara gaib ini kan masalahnya masuknya masuk ke dalam masalah akidah, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, apa yang ada di hari kiamat itu semua perkara ghaib yang menjadi cakupan urusan akidah, dan ini kewajiban kita hanya tasdik harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w bila kaifin wala syarh gak boleh nanya bagaimananya tidak boleh menanyakan Caranya bagaimananya dalam masalah kaidah. Kalau kata Nabi Sosalam, seperti malam terakhir Allah turun ke langit dunia, enggak boleh seorang Muslim mengatakan, oh ustad gimana turunnya? Ya seperti apa turunnya Allah dari arusnya ke langit dunia seperti apa? Karena Nabi nggak menjelaskan, Quran pun tak menjelaskan. Berarti kita hanya cukup mengatakan, nu'min ya amanah. Kita beriman terhadap sifat tersebut Allah turun karena ini masalah gaib kita diminta hanya untuk mengimani gak perlu kita nanya dan gak ada faedahnya juga kalau udah tahu turunnya seperti apa ya tidak ada faedahnya oleh karenanya dalam masalah akhidah gak boleh tanya bagaimana seperti apa ya. Allah punya tangan oh tangannya kayak apa bagaimana, besarnya seperti apa Enggak. gak boleh ditanya Walasyar dan tidak boleh dijelaskan dengan penjelasan yang menyelisihi makna yang sahih. Tidak boleh dijelaskan dengan cara yang salah. Walayyukal lima, walakeifa. Jadi kalau kita membaca buku akidah yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, kemudian dengan perkara-perkara yang rahib, tidak boleh kita tanyakan lima kenapa atau bagaimana. Ya, seperti apa? Ya, seperti itu. Berkenan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kita tidak boleh menanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah enggak berbuat begini. Ya. Allah itu tidak ditanyalah yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan kenapa Allah berbuat begini dan begitu tetapi kita mereka lain di akan ditanyakan di akhirat kenapa kamu nggak sholat ya. ya kenapa kamu berbuat syirik itu yang akan ditanyakan kita bukan Allah kenapa Allah sih ya nggak memberikan hidayah kepada seluruh manusia kenapa kenapa ada yang kafir ada yang mukmin mungkin ada yang bertanya seperti itu kenapa sih Allah perlu ciptakan jin uh, syaitan iblis kalau enggak kan semua insya Allah sudah di surga, enggak ada lagi di dunia, ya. Enggak perlu Nabi Adam akhir turun ke bumi kalau enggak ada iblis. Untuk apa Allah ciptakan iblis? Yang jelas Allah tidaklah menciptakan satu pun apa e, sesuatu makhluk melainkan ada hikmah di baliknya. Ya. Allah Hakimun, Alim. Allah itu maha bijaksana, ya. Dan Alim mengetahui segala sesuatu. Jadi ada suatu hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, ada juga yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui enggak perlu kita cari-cari tahu, ya berusaha susah payah, mikir-mikir, ya, untuk tahu hikmah di balik itu semua. Oleh karenanya, tidak boleh kita mengatakan kenapa, bagaimana berkenaan dengan masalah aqidah Apalagi pertanyaan itu hanya untuk Membantah, artinya nanya bukan untuk Mengikuti kebenaran Tapi pengen apa bantah-bantahan Itu tidak tidak boleh Berikutnya Al-Imam berkata Fal-kalamu wal-khusumatu wal-jidal Wal-mira muhdath Yaqdahu syakka fil qalbi Wa in asaba sahibuhul haqqa wa sunnah Kata beliau, rahmat jidal, berdebat, ya, dalam urusan aqidah, ini adalah perkara yang muhdas, perkara yang baru, bidah. Ah. Kalau dalam masalah aqidah, itu nggak boleh kita berdebat, nggak boleh berdebat, karena ahlu sunnah dalam masalah aqidah mereka satu. Tidak seperti dalam masalah ibadah muamalah ada fikihnya yang berbeda pandangan. Ya setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda. Dalam masalah kira itu taqiyah satu tidak boleh ada perdebatan di, di dalamnya Kalau itu terjadi maka akan menimbulkan keraguan di dalam di dalam hati. Kalau sering-sering berdebat dalam masalah kira, ya bukannya timbul keyakinan tapi timbul syak kalau antum berdebat masalah takdir aja. Ya, takdir ada yang satu mengatakan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak, namun Allah yang mengaturnya. Oh enggak, kan Allah yang maha mengatur. Kita ini cuma kayak wayang. Ya, apa kata Allah ya, ikut aja. Kita debat dalam masalah takdir misalkan. Hasilnya akhir akhir apa, hasil akhirnya bisa jadi yang menjelaskan yang hak bisa saja terpengaruh kepada orang yang bertanya ya, bertanya tentang takdir, udah pulang di, di majlis dia menang, udah pulang nanti, iya juga ya, kayaknya benar nih, jangan-jangan ya, itu masalah khotir, bahayanya kita berdebat dalam masalah akidah, Alihkan aja dalam masalah akidah kita hanya taslim dan tasdik membenarkan dan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah akidah kata beliau bahwa in wa in asaba sahibuhu alhaqqa wa sunnah. jidal, berdebat dalam masalah akidah itu enggak boleh, ya. Kalaupun dia menang nanti dalam jidalnya dan dia alal haqq, itu di, tetap dikatakan dia salah, mukhti. Karena dia ya e, menjelaskan akidah bukan dengan jalan yang benar, dia menempuh jalan yang salah dalam menjelaskan akidah kepada e, manusia. Jadi kalau menjelaskan akidah itu bukan dengan cara mendebat seseorang, tapi dengan menjelaskannya dengan cara yang yang benar. Kemudian beliau rahimallahu mengatakan, "Annal kalam fi rabbitala ta'ala muhdats, wa huwa bid'atun Nah, ini beliau sekarang masuk ke masalah asma wa sifat. Kata beliau rahimahullah berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang muhdas perkara bidah. Ah. Dulu para imam mulai dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabiin, tabiut tabiin, enggak ada diantara mereka ya memperbincangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak pernah memperbincangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang tadi saya katakan Allah itu turun ke langit dunia. Allah punya wajah. Ya sudah, para sahabat itu taslim, tasdiq, membenarkan dan tunduk kepada berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Enggak lagi dibahas seperti apa, bagaimana wajahnya seperti apa, tangannya enggak dibahas. Ya. Tidak seperti makhluk kan kita bahas wajahnya seperti apa dia, ya tubuhnya seperti apa, dibahas kalau makhluk. Kalau khaliq Rabb Rabbul Alamin beta di tidak boleh dibahas. Dan ini kalau dibahas maka termasuk perkara bidah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wala yatakallamu firrabi illa bima wasafa bihi nafsuhu 'azza wa jalla fil Qur'an. Wa ma bayyana rasulu Rasulullah, Rasulullah ashabihi, syait, Hanya satu yang boleh kita lakukan berkenaan dengan, berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala kita hanya boleh membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Kita boleh sampaikan kepada manusia tentang Allah ya, sebatas Sebatas apa? Sebatas apa yang disampaikan oleh Allah Tentang dirinya Di dalam Al-Quran Dan apa yang dijelaskan oleh Rasulnya S.A.W. kepada para sahabatnya Tentang Allah S.W.T Jadi kita gak bisa apa namanya Bikin-bikin pembahasan baru Tentang Allah S.W.T Kalau gak ada Dalilnya dalam Quran dan hadis Nabi S.A.W. yang sahih Karena Allah sudah mengatakan Dalam ayat 11 dalam surah asy tidak ada yang semisal dengannya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala wa dan ya Allah Subhanahu wa taala as maha mendengar ya dan maha melihat jadi Allah nafikan dulu Allah nafikan dulu dari hal-hal yang tidak layak untuknya Allah tidak sama dengan makhluknya Tidak sama dengan apapun Kemudian Allah tetapkan nama untuknya Wahawas sami' Al-basir Oleh karenanya Ahlu sunnah memiliki uh, aqidah Tidak boleh Seseorang membuat nama Untuk Allah SWT Yang tidak pernah dinamakan Oleh Allah dalam Quran maupun Hadis. Jadi tidak boleh kita Buat nama untuk Allah SWT Apa? Apa? nama-nama yang enggak pernah ada dalam Quran dan Sunnah <tuh> Contoh qadim wujud kidam baqa. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ya uh, dalam Quran dan dan hadis itu tidak tidak ada. Allah qadim. Adanya huwal awwal wal akhiru dalam surat Al-Hadid. Huwal al awwal wal akhiru wadhahir wal batin. Allah itu awal tidak ada yang sebelum Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab artinya Qadim itu yang terdahulu dari segi makna mirip ya yang dulu jadi ya kalau dulu kan bisa aja yang sebelumnya ada lagi kan itu makna Qadim oleh karenanya ahlu sunnah tidak mengatakan Allah itu Qadim ya. jadi apa? yang benar adalah nama Allah Al-Awwal Allah adalah Al-Awwal kalau kita katakan Al-Awwal yang pertama ada gak sebelum yang pertama? Enggak ada. Nol, enggak ada, ya. Oleh karenanya Al-Awwal, Huwal Awwal wal Akhir. Allah juga yang terakhir. Enggak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam dalam Quran. Oleh karena itu tidak boleh kita memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil dalam Quran dan dan sunah. Rabbuna awalun Bila Mata. Beliau menjelaskan, Rabbuna Rabb kita adalah yang pertama awalun punya nama namanya al awal bila mata tanpa diketahui kapan ini, tidak boleh tanyakan kapan Allah punya yang pertama kapan punya Allah pertama ini makanya kalau kita masuk ke dalam masalah asma sifat enggak enggak boleh nanya kenapa bagaimana kan kalau kita tanyakan fulan datang yang pertama kapan ada waktunya kan kalau makhluk kalau Allah tidak. Wahai bila muntaha dan Allah itu akhir, enggak ada batasnya. Ya Allah musir rawa Allah mengetahui yang rahasia dan apa yang lebih tersembunyi. Wahai ala arshis dawah dan Allah bersemayam di atas arshnya. Wahilmuhu bikulimakan dan Allah ilmunya meliputi seluruh tempat. Ilmu Allah ya meliputi seluruh tempat. Ya wala yakhlu min ilmihi makan dan tidak ada satu pun tempat yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ya, hatta sampai-sampai uh, semut yang di dalam tanah ya, itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa begitu juga dengan hewan-hewan di lautan yang ada di laut paling dalam itu tidak ada yang luput dari pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah Rabbul Alamin dalam apa berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh uh, berkata-kata ya menamakan Allah tanpa dalil. Berarti kalau sebutkan kan penguesti itu enggak boleh. Gimana? Gusti Allah. Allah. Kalau itu bukan bukan apa bukan saya kira bukan bukan penamaan tapi hanya apa ya sebutan sebutan oleh sebagian daerah yang mengatakan dia bu, tidak menamakan kanjeng gustinya tapi apa Allahnya seperti kita katakan Tuhan Robul Amir Tuhan semesta alam misal misalkan demikian. Jadi seperti terjemahan, cuma dalam bahasa mereka, dalam bahasa daerah mereka, gitu. Jadi tidak e, seperti menamakan dengan nama-nama yang bukan dinamakan oleh Allah dalam Quran maupun Hadis Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak, tidak jadi masalah, Insya Allah. Berikutnya beliau, Alhamdulillah mengatakan, "Wala yauul fi sifatill Rabbi Taala kayfa walima." illa syakun fil illa syakun billahi tabaarak wa ta'ala tidak ada yang yang membahas sifat-sifat Rabb Ta'ala dengan mengatakan kaifa bagaimana dan juga kenapa tidak ada orang yang berkata kenapa bagaimana melainkan orang yang ragu di dalam apa permasalahan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya dalam masalah sifat Allah Kenapa Dan mengatakan kenapa atau bagaimana Itu berarti dia sudah Syak ya, Dalam zat Allah Tabaraka wa ta'ala Satu lagi Pembahasannya adalah Beliau ber, e, membahas tentang Masalah Quran sekarang Kata ya. muallif rahimuhullah. al kalamullah, dan tanziiluhu dan nuruhu. Ini ini adalah akidah ulum sunnah yang mengatakan al-Quran adalah Kalamullah Allah. Al-Quran adalah firman Allah, dan tanziiluhu dan nuruhu. Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala dan adalah cahaya Allah subhanahu wa taala. Walaih sammu walaih Quran itu bukan makhluk. Al-Qur'an ini ya quran bukan bukan makhluk. Ya. Al-Qur'an min Allah wa makana min Allah fa laisa bi Logikanya kenapa dikatakan Qur'an itu bukan makhluk? Karena kata beliau rahimahullah, Qur'an itu asalnya dari datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa apa yang datang dari Allah yang bagian dari Allah maka bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, wahyu Ya ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berasal dari Allah, apa yang menjadi bagian dari Allah berarti bukan makhluk, bukan makhluk. Oleh karenanya Quran itu bukan makhluk. Wahai katakan Malik ibnu Anas wa ya. Ahmad bin Hamzah rahimahullah. Wman kablahu ma min alfuqaha? Wman bagdhuhu walmirofihi kufrun? Dan inilah yang dipegang oleh Imam Malik bin Anas dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah dan orang-orang yang sebelum mereka berdua dan barang siapa yang berdebat dalam permasalahan ini ya maka bisa menyebabkan kekufuran barang siapa berdebat tentang masalah Quran makhluk apa bukan makhluk itu bisa menimbulkan apa kekufuran karena apa? apa sih konsekuensinya? kenapa kok Imam Ahmad <tuh> bin Hamzah Repholah kita tahu sejarahnya Imam Ahmad itu disiksa ya dicambuk di sampai di penjara pokoknya mengalami jenis-jenis siksaan ya oleh e, penguasa pada saat itu kenapa kok Imam Ahmad tidak pura-pura saja mengatakan iya deh ya Quran itu makhluk supaya selamat nggak disiksa ya kenapa apa sih konsekuensinya sampai begitu apa namanya ngototnya Al Imam rahimahullah supaya manusia itu tidak berkeyakinan bahwa Quran adalah makhluk. Karena bahaya apabila manusia yakin Quran itu adalah makhluk, maka ya tidak lagi kita wajib mengikuti isi Quran. Karena apa kalau Quran yang dihadapin kita, yang ada di tangan kita itu makhluk, makhluk sama seperti kita, enggak perlu lagi di ikuti, enggak ya, ya nggak sempurna, ya. datang padanya kurang sana sini, itu konsekuensinya. Kenapa beliau ya bersikeras mempertahankan Quran itu adalah firman Allah bukan makhluk, karena kalau itu dikatakan makhluk, ya namanya makhluk ada kekurangan sana sini isinya pasti nggak benar itu makhluk. Kita ucapan kita bisa dipegang bisa nggak dipegang terserah namanya juga sesama makhluk, oleh karenanya Al Imam Ahmad bin Hammal rahimahullah ya begitu apa bersikeras berjuang mati-matian dengan nyawanya <coughs> mempertahankan akidah bahawa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, kalau ada orang-orang belakangan mengatakan Qur'an itu makhluk, maka dia adalah ahlul bidah. Dia adalah ahlul ahlul bidah. Ya, saya kira sampai di sini pembahasan pagi hari ini insyaallah apa yang tersisa kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa yang benar semua datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan dan kekeliruan datang dari diri saya pribadi dan syaitan dan saya beristighfar atasnya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma bihamdik. Ashadu alla illa anta astagfiruka wa taufiilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.